Ibarat menyumbang sekadarnya Itu Neraka hawiyah hmm. Kepada orang yang pasik Pasik Iya bukan bukan bukan Anda tidak pasik Anda gemuk Pasik Jamaah Ada juga namanya neraka Jahim Jaim itu untuk orang Orang jaimnya Pak Ustaz Jaim banget mukanya <mukakan> Jaim, <mukakan> Jaim. <mukakan> Itu untuk orang-orang yang munafi Hi. Bahkan ada namanya neraka zegar Ada namanya neraka hawiyah Mahiyah Narul, Neraka yang panas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 maka diserikalah dahinya kenapa diserikalah pinggirnya pipinya ke belakang karena biasa pura-pura nggak -pura lihat kalau ada disini maka diserikalah disini bahkan kenapa diserikalah belakangnya karena biasa kalau didatangi dimintakan sumbangan dia lari sembunyi maka diserikalah belakangnya hati-hati ya. ada orang di dalam neraka ditarik ditanya lalu digunting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 berbo oh. di tusuk telinganya karena mendengarkan sesuatu yang diharamkan. Bahkan ada orang ditusuk hidungnya. Kenapa? Memasak yang enak menyakiti hidung tetangga. <tiny> <yolk> iya. Karena dalam Islam tidak boleh melakukan tiga hal. Tidak boleh menyakiti hati orang. Tidak boleh tidak boleh melukai tubuh orang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 nyari-nyari ceritaan serem banget Ustaz. ini ya. cuman kalau yang saya dengar katanya ya. di neraka itu banyakkan perempuan isinya Aduh. itu benar apa nggak dan apakah, kalaupun mm. kalaupun benar kenapa kenapa wanita banyak di neraka dan apakah benar wanita itu banyak di neraka mau tahu setelah yang lewat ini jamaah Yee.